h a d i t i g a l a g u s u d a h d i n y a n y i k a n o l e h r a t n a d i k a d a n k i t a d e n g a r d a r i b a w a h a l a s e k a r a n g j u g a a d a j a r a n g o y a n g tepuk t a n g a n untuk l a l a w i d a l o halo, halo, halo, halo, a l o a n o h a m o halo, h a l a r o a o halo, halo, halo, halo, h a l a l a ¡Adiós! I'm g go back.